Selamat Hari selamat siang, silakan Pak. Selamat siang, jadi、uh, itu semua memang tergantung dari pemimpin kita ya. Puncaknya itu seperti apa? Apakah dia itu bisnis-oriented a atau orang macam orang k a j i a n o r i e n t e d Itu memang berbeda sekali pola pikirnya. Jadi emang sulit untuk dipikirkan. Selama ini kan kita ribut mengenai pandemi gedung DPR. mobil menteri yang baru-baru terus apa namanya、uh, pesawat k e p r e s i d e n a n b e g i t u g i t u kan ya tapi giliran yang sifatnya itu produktif industri yang pada kabur terus juga tenaga kerja yang makin berkurang keindustrialisasi dan lain-lain itu gak dipikirkan karena memang mungkin kita kebanyakan orang kita ini politik juga itu adalah orang-orang gajian orang-orang yang murni cuma cari duit itu bukan Bukan orang yang kayak Pak Yusuf Kalla, Pak Supir, Pak a h d i w a bukan orang macam-macam gitu. Sekarang ini, terima kasih. Ya, baik, terima kasih, Pak Hari. Selamat siang, Pak Niko, silakan. Ya, Pak, saya boleh saya ngusul begini ya, manajemennya dulu. itu Lalu, g a k c a r i s minta ampun, nyala malah. Kedua, pelabuhan untuk menambatnya kapalnya itu mesti ditambah. Dua, ketiga, itu kapal-kapal yang tua udah ganti. バイクパネコーティングマカシー、スランジュティア、ファレンティノ、スラカンバー。ファンバシャワースラカンバー。 パパパンジャーラー、パパキイジャラーネットメイカポンオリンタスンディーシドモンアクインエ gak bakal tuntas nih kasus ini terima kasih selanjutnya Pak Andre s i l a k a n Pak ya, ya, ya sebetulnya kita a m b i l contoh dari tempatan di Surabaya Madura itu Suramadu、ya. jarak antara ya, mungkin Merak sampai Bakau itu sama jaraknya antara yang d i Suramadu itu kita a m b i l contoh dari pemerintah daerah di Jawa Timur itu tadi dibikin kebatan nanti kan biayanya juga dipungut dari t a k t a k ya はい、ジオテ ya Kalau p a d a m a y a itu Pemerintah sekarang memang kurang fisik Masanya kalau pemerintah sekarang kan Orang-orangnya bukan dari orang dari Salangan lapangan lah, bukan dari pengusaha Kalau, kalau kepalanya a a l u k jadi pengusaha Saya yakin Tapi pengusaha yang pengusaha benar Jangan pengusaha cuma karena Ada tongkol lingkong di belakang Pengusaha yang memang, memang jiwanya pengusaha Pasti bisa mengatasi Tapi kalau pengusaha yang Pengusaha yang tongkol lingkong d e n g a n pejabat ya bobrok juga パトグー、それは簡単にパトグー。 Kendaraan itu ada dua faktor, mungkin juga s a k i n g banyaknya truk. Kedua, mungkin terhambat jalan, karena jalan yang, apa, yang rusak banyak. Dan saya yang sahirannya bu, perbaikannya jalan tuh, kenapa ya? Kalau perbaikan jalan tuh yang n a m b a l yang aspal itu jembatan pernah ditinggal bu. Sahirannya itu tuh banyak sekali tuh, d a r a h d a r a h yang dibangun atau diaspal diperbaiki, tapi jembatannya ditinggal. Itu h i l a n sekali, mudah-mudahan ini Apa yang terkait bisa memperhatikan hal ini pun Terima kasih、Bu. Mas FM, selamat sore Dan s i l a k a n Pak ya Kalau solusi yang s u d a h、eh, j e l a t saya mau e m b a n g u n jembatan Masalah teknis sudah selesai nggak Saya i kan tinggal masalah biaya Katanya, investor Kalau menurut saya, ya sudah c a r i investor Siapa tahu dari Jepang, kan banyak mobil Jepang dipakai di sini jadi Saya kira menurut saya Keputusan、eh, Tante a l a u Lampung,、eh, mempercepat lah proses rencana jembatan itu jembatan dari b a n t a n ke Lampung l a s u n d ya jadi supaya lancar itu aja bu mikir percepatan bukan mikir t i d a n g s e l a k s i a n nggak kerja gitu terima kasih ya terima kasih pak Jon h Pak Denny selamat sore、Sorry. silakan、uh, kayaknya pemerintah kita lebih penting beli pesawat buat presiden daripada bangun jembatan bu itu aja makasih bu terima kasih Bapak Muhammad selamat malam Malang. Iya, s i l a k a n komentarnya Pak. Saya mau komentarnya begini, itu kan pasti sudah ada p e r m a i n a n kapalnya semua sudah ada, katanya dulu kan ada masuk doking c dan segalanya. Dan itu sudah ketahuan, oknum-oknumnya itu,、mm -hmm. kita cuma tanya, di mana itu Menteri Perhubungannya? Kalau nggak salah, Freddy Meri, kapan pernah... Uk, 2014 ya, lagi a はそれを使ってください。私はそれを使ってください。私はそれを使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。<音楽> Dibuktikan dengan k e m a k s u a n seperti ini, itu sebetulnya masalah infrastruktur gitu loh. Jadi cuman iklan-iklan、e, aja sih sebetulnya.、Hmm. Realisasinya masih jauh sekali dari harapan. Padahal infrastruktur itu kan、e, dasar ya, kayak misalnya bangunan itu suatu fondasi gitu.、Yeah. Kalau fondasinya nggak kuat, ya semuanya akan ambrol lah. Demikian k o m e n t a r a tak sih. Terima kasih banyak Pak Jo.